apa ni lah aku tahu. Sudah. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah <coughs> nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن Ya ayuhal ladzina amanu attaqullah Wa kulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa min yudhi allaha wa rasulahu Faqad faaza fawzan azimah Ama ba'd Inna astagal hadithi kitabullah Wa khairal hadih hadiyuh Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umur Muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finna ikhwatul firdin wa akhwat rahimanillahi wa iyyakum sebelumnya kembali ada pesan dari panitia diharapkan kepada para ikhwan berupaya semaksimal mungkin untuk parkir di rumah sakit usu kecuali kalau hujan ya macam begini ada sedikit dispensasi sedikit aja terutama punya Pak Ustadz kehujanan nanti kan gak bisa ngisi kajian perlu kan gimana nanti kemudian ikhwabuddin bagi ikhwa-ikhwa yang sholat maghribnya di sini, itu kan umumnya kita gak ikut doa bersama jadi kalau dia mau sholat sunnah cari posisi tempat di belakang jangan di depan-depan saf imam dekat-dekat saf satu warga merasa terganggu dengan aktivitas sunnah yang kita lakukan namanya juga mereka ndak tahu tapi kan untuk masalah dakwah ya kan ndak apa-apalah di belakang kan masih ramai masih masih lapang kecuali ndak ada tempat di belakang Tadilah tempat di belakang apalagi antum sholat sunnah depan antum imam Allahu akbar imam sedang doa Antum salatullahu akbar. Itu agak-agak cari berantem namanya kalau begitu. Jadi di covid ini itu himbauan uh, apa namanya untuk meminimalil, meminimalisir, sedapat mungkin terjadinya gesekan-gesekan, karena bagaimanapun setiap gesekan itu akan menimbulkan panas. Terkadang panas itu menimbulkan asap dan bahkan bisa api. Kalau sudah api yang terbakar nanti posisi kita ngaji di sini. Itu Ikhfauddin. Baik, right, itulah dia. Hari ini karena ini juga pesan Ustadz jangan lanjutkan kajian ya sudah. Karena waktu kita juga tinggal 15 menit ya. Maksudnya uh, untuk materi tinggal 15 menit. Jadi kita coba ambil judul yang lain. Judul yang sedang viral di mana Allah Di mana Allah? Ikhwatin rahimahnya Allah wa ayyakum. Ketika kita membahas tentang di mana Allah, ya, pertanyaan di mana Allah, pembahasan ini pembahasan yang terkait dengan asma wa sifat, tauhid asma wa sifat, mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Artinya Ketika kita mentauhidkan Allah dalam nama, ketika Allah mengatakan Allah itu sami, Allah itu namanya sami, kalau diartikan mendengar. Tapi karena kita harus mentauhidkan dalam nama ini, kita katakan Allah itu sami mendengarnya itu, ya hanya Allah yang memiliki pendengaran seperti mendengar seperti itu. Makanya dalam bahasa Indonesia dipakailah tambahan maha. Artinya kalau makhluk mendengar Allah mendengar tetapi mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Dan Allah punya nama sami. Manusia juga bisa namanya sami. Tapi manusia tapi Allah pakai maha namanya ditambah dengan maha. Ekhti bidin wa rahminallahu ayyaku. Contoh lain Allah punya sifat ya. Raufun, Ghafurur Rahim. Ghafur maha pengampun wa yaitu maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala Menamakan Memberikan Rasulullah sifat dengan Wabil mu'minina ra, Wabil mu'minina ra'uhur rahim Rahim juga Sama dengan nama Allah Sama dengan sifat Allah Tetapi pada hakikatnya Sifatnya Allah Berbeda dengan sifatnya Rasulullah Sifat rahimnya Allah Beda dengan rahimnya Rasulullah Oleh karena itu kita harus mengetahui Kaedah asma wa sifat Yang pertama Yaitu Menetapkan nama Dan sifat Yang telah ditetapkan Oleh Allah Dan Rasulnya Saya <tuh> berikan contoh Sebutkan satu nama Allah Yuk, Kan ada Ai ay yamata da'u falahul asma'ul asmaul husna nama apa saja yang kalian pakai panggillah doa dengan doa nama apa saja yang kalian doakan maka Allah memiliki 99 nama <coughs> apa contoh satu nama ha qayyum rahman <coughs> saya tanya dari mana antum tahu bahwasanya Allah itu punya nama Rahman punya nama Qayyum dari mana tahunya Ah, dari Al Qur'an, artinya Allah yang menamakan dirinya Ar-Rahman, Allah yang menamakan dirinya Ar-Rahim, Allah yang menamakan dirinya Kayyum, Al-Hai, Allah yang menamakan, bukan kita atau Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kita memberi kan Nama kepada Allah Dan menisbatkan satu sifat Kepada Allah Kecuali nama dan sifat Yang Allah berikan Untuk dirinya sendiri Atau Rasulullah Yang memberitakan Tidak boleh lebih daripada itu Misalnya apa Allah itu Hayyun Namanya Hayyun Toi dari mana kita tahu? <coughs> Allah lah yang menamakan dirinya sendiri dengan Hayyun, yaitu Maha <coughs> Maha hidup. Baik. Tiang pertama. Artinya sumbernya hanya dua. Dari dari Allah sendiri yang kita ketahui melalui Al-Qur'an, yang kedua yaitu dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saja kalau ada orang memberikan nama kita dengan nama yang lain, kita tidak suka. Misalnya, siapa nama saya? Banyak yang enggak kenal ya. Ya, Ali Nur. Datang salah seorang antum, Ustaz Abdul Rahman. Dia manggil saya Abdul Rahman. Saya katakan, "Saya Ali Nur." Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul asma' indallahi Abdurrahman wa Abdullah." Ustaz tidak tahu bahwasanya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdurrahman dan Ab Abdullah. Ustaz Abdurrahman. Enggak, saya Ali Nur saya katakan. Orang tua saya telah memberikan saya nama Ali Nur, bukan Abdurrahman. Memang nama yang terbaik itu Abdullah dan Abdurrahman, tapi saya namanya Ali Nur. Kalau antum panggil saya Abdurrahman, saya enggak akan menoleh, siapa itu rupanya? Ya. Siapa itu? Gak kenal. Itu bukan nama saya, bukan simbol saya. Ya, bukan simbol saya. Itulah Ikhfiddin. Oleh karena itu, kita enggak boleh memberikan sifat dan nama kepada Allah kecuali yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Dan dalam hadis Dalam Al-Quran berarti Allah yang menamakan dirinya Dan Allah yang memberi, menyebutkan sifat-sifatnya Yang kedua Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya Artinya Kalau ada sifat dan nama Yang sama sama Allah Sama dengan makhluknya Ketahuilah pada hakikatnya itu Hanya sama dalam lafaz tidak sama pada hakikatnya. Persamaannya itu hanya lafaz. Dikredit. Ya, adapun hakikatnya berbeda. Saya berikan contoh. Manusia punya sifat cinta. Ya kan? Ada di sini yang punya sifat cinta? Tunjuk tangan? Enggak ada. Kita semua punya sifat cinta Hanya ada satu yang cinta Cinta duit Itu dia Ada yang cintanya terhadap Macam-macam Yang penting dia punya sifat cinta Allah punya punya gak sifat cinta Hah? Dari mana Al-Quran yang mengatakan Jadi bukan kita, kita gak berhak memberi nama Allah Kita gak berhak memberi sifat Allah Allah yang menyebutkan dirinya sendiri Inna allaha yuhibbul muhsinin Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang mohsinin berbuat baik. Itu Allah yang menyebutkan dirinya sendiri. sudah tapi walaupun sama-sama punya sifat mencintai. Tapi cintanya Allah beda dengan cintanya kita. Di antaranya cintanya kita kepada seseorang bisa dikarenakan sering ngasih kita hadiah cintanya Allah kepada kita yaitu dengan memberi dan semakin sering kita meminta kepada Allah Allah semakin cinta kepada kita coba kita sering-sering diminta orang ya hari ini mas minta mas goceng boleh besok goceng lagi ya besok goceng lagi ya Wah, jangankan itu hobi, untuk kegiatan saja bukan untuk kita kita buat proposal Iya kan, biasanya kalau sudah satu dapat kan jadi langganan, kan bisu, begitu biasanya yang bawa proposal, sekali, dua kali, tiga kali, keempat kali kalau sudah assalamualaikum tak duit ini, belum dijawab sudah ketahuan, wajahnya juga wajah proposal udah, demi kenikmatin ada ketidaksenangan, kenapa asli diminta aja, beda dengan kita. Eh beda dengan Allah. Allah itu semakin sering diminta, semakin semakin saya dan Allah yang nyuruh, Allah yang bilang. Kalau saya bilang, antum-antum kalau minta apa-apa, bilang saja dengan saya. Bilang saja, tapi bilang aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukumud'auni. Berkata Allah, minta kepada-Ku, berdoa kepada-Ku. Asajjib As lakum, Aku akan beri. Itu Allah yang mengatakan. Bukan kita, Allah yang mengatakan. Jadi kalau kita katakan Allah itu Maha Pemberi, Allah itu kalau diminta pasti dikasih. Itu Allah yang bilang, bukan kita. Itu Ikramuddin. Sama-sama punya sifat cinta tapi berbeda. Ya. Itu Dia. Tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Yang ketiga, tidak boleh dinafikan. Tidak boleh diingkari, Allah mengatakan Dia punya sifat ridho. Kita katakan enggak. Allah katakan Rodi Allah anhum morodu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Lantas kita katakan enggak. Allah tu enggak punya sifat ridho. Allah mengatakan bahasanya apa ya? Dan banyak sifat lain. Artinya tidak boleh kita ingkari. Ya, tidak boleh kita ingkari. Allah mengatakan punya sifat Uh, misalnya marah Ghadiballahu alaihim Allah marah kepada mereka Wala'anahum dan melaknat mereka Berarti Allah punya sifat Marah Ya kan? Kenapa kita katakan Allah punya sifat marah? Karena Allah yang memberikan tahu kepada kita Dia punya sifat marah Tapi ingat marahnya Allah tidak sama dengan malahnya Makhluk Dan ingat tak boleh kita ingkari. Oh, masa Allah punya sifat marah? Mana betul itu nah, Gak boleh diingkari Orang dia katakan punya sifat marah Masa kita katakan enggak Makanya orang-orang ya, ya Mereka memuji Allah itu apa? Dengan sifat-sifat salbiah Menidakkan Kalau kita datang misalnya Saya datang pada seorang pemuda Orang ini ganteng Tinggi, putih, mancung Perfect lah pokoknya Ya Mapan? Saya katakan, masya Allah antum itu orangnya tampan. Mapan, begitu kan? Kalau ada yang mengatakan, masya Allah antum itu dia putih antum itu enggak hitam enggak pendek, enggak atongge. Buk, antum itu bukan tukang pulung, antum itu bukan tukang gali parit. Allah antum betul enggak yang dia bilang? Betul, betul, kan betul. Tapi apakah itu sebuah pujian? Ya enggak. Ya. Antum itu tidak bisulan betul, enggak bisulan. Tapi itu bukan pujaan, Ikhafidin. Ya. Memang antum ni enggak kurapan. <laughs> betul, tapi dia bilang enggak kurapan. Tetapi itu bukan pujian Itulah cara jahmiyah me memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kata Ikhafidin. Kemudian tidak boleh juga di, di takwil. Kalau mengingkari di taktil di takwil artinya diartikan kepada arti yang lain. Allah itu turun apa diturun? turun? Turun ya turun. Jadi bukan Allah itu nggak turun. Artinya Allah itu menurunkan rahmatnya. Allahnya nggak turun. Apalagi Allah itu mencintai Enggak. Allah nggak punya mencintai. Tapi artinya adalah memberikan kasih sayang, memberikan pahala. Apa hubungannya? Secara bahasa tidak ada orang yang mengartikan mencintai itu artinya memberikan pahala. Tidak ada. Cinta ya cinta. Nah, itu prinsip daripada mentauhidkan asma wa sifat. Sekarang di mana Allah? Nah, itu dia. Apa salah satu sifat Allah yang menunjukkan Allah itu di mana? Allah al-Ali. Ali, Ali. Allah itu punya sifat, punya nama Ali. Tapi Alinya Allah beda dengan alinya yang sedang ngomong. Sama-sama Ali. Tapi beda, eh Kalau yang itu Maha. Ya, Maha. Maha tinggi. Sampai Firaun sok-sok mengatakan dirinya sebagai Ali. Dia katakan, "Wa ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Padahal enggak tinggi-tinggi kali dia. Duduknya juga sejajar. Di bumi juga. Ini ikhafiddin. Jadi. Coba. Kira-kira. Ketika Fir'aun mengatakan dia maha tinggi. Pastilah ini sifat yang bagus untuk. Bagi Tuhan. Tapi kan tidak benar. Ihafiddin. Allah itu maha tinggi. Sekarang saya tanya. Allah itu maha tinggi. Kalau Allah maha tinggi, di mana Allah? Nah itu dia. Allah itu maha tinggi. Di mana Allah? Di atas, di samping kiri, samping kanan, di bawah, atau di belakang, atau di depan? Kata nyantung. Coba kelompok B. Allah itu maha tinggi. Dimana Allah? Bingung. Bingung. Mana disitu jelas? Allah katakan maha tinggi. Makanya ikhafidin rahimanya wa iyyakum. Ada yang mengartikan Allah itu maha memang maha tinggi. Tapi di mana dia? Dia nggak di atas. Tes. Dia nggak di atas. Dia nggak di, di bawah. Dia nggak di kiri. Dia nggak di kanan. Ini seperti jahmia. Ya, seperti kalau kita berhadapan sama seorang seorang raja. Anda raja adalah seorang raja yang bijaksana. Anda itu tidak buta, tidak melek, tidak tidak tuli, tidak mendengar. Kan tidak itu salah. Orang-orang Jahmiyah itu menyatakan bahwasannya ya Allah itu semua punya sifat tidak. Allah enggak dikatakan melihat, tidak dikatakan buta tidak dikatakan tuli, tidak dikatakan mendengar, tidak dikatakan berbicara, tidak dikatakan bisu. Jadi apa? Tandanya Allah yang dia maksud nggak ada. Tandanya itu tidak, tidak ada. Oke. Jadi Habibinul Amin Allahumma Aiyakum. Ketika Allah katakan, Al Ali, Inna Allah Aliun Qadir, Maha Tinggi lagi Maha Berkuasa, Ali tinggi, secara lafaz bisa nggak difahami bahwasannya Allah itu di atas, Hah? bisa kan? Tapi ustadz ibaratnya kita kan seperti di atas bumi nih, Udah. yang di sini atasnya mana? Oh, no, yang di sini atasnya mana? No, ya kan? Yang sebelah kanan atasnya tuh. Yang ini atasnya, nih mana atas itu? Mana atas itu? Yuk, mana atas? Mulai bingung. Itulah pekerjaan orang filsafat. Sudah jelas atas itu dengan cara seperti ini. Bingung orang mana atasnya? Bingung saya di atas. Jadi kalau ada uh, di mana letak pulpennya di atas? Di mana atas itu sebenarnya? Atas siapa ini, Atas kamu? Apa atas saya? Apa atas orang Amerika? mulai pening ikhobidin. Padahal dahulu ketika para pengembala kambing, pengembala kambing ditanya, kan jelas kalau pengembala kambing itu bukan orang yang sering duduk bersama Rasulullah, dia siapa yang duduknya bersama kambing? Nampak pengembala kambing. Ketika ditanya di mana Allah, di mana Allah Allah visama sambil meniscarankan ke atas, sambil mengisyaratkan ke atas, langsung tahu. Profesor sekarang Ikhawidin nggak ngerti dia di mana Allah. Oh Allah itu jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Ada yang mengatakan lagi Allah itu dia di mana mana. Karena apa? Karena kalau kita akan di atas berarti Allah itu punya arah. Kalau Allah punya arah berarti Allah sama dengan makhluk. Dia lupa keedah yang tidak, bukan lupa bukan lupa nggak tahu mungkin ya. Ingat kaidahnya tiga. Yang pertama menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah diri Allah. Nah, yang kedua tidak boleh disamakan dengan makhluk. Yang ketiga tidak boleh dinafikan. Yang keempat tidak boleh takwil-takwil. Ikhtabidinnahu innallahi qulalah. Mungkin kalau dikatakan Allah itu maha tinggi belum begitu jelas Ustaz tingginya bagaimana sebenarnya? <tuh> begitu. Oke, <okay>, enggak masalah. Enggak <tuh> masalah, Kapten. Baik. Dalam surat An-Nahl ayat 51, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, <tuh> "Yakhafuna rabbahum min fawqihim." Mereka takut dengan Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Tuhan mereka berada di atas mereka Di mana Tuhan mereka? Di atas, dikatakan sudah jelas di atas kok Merengkel juga lagi Sudah jelas dikatakan mereka takut Dengan Tuhan mereka yang ada di atas mereka Bukan samping kiri, bukan samping kanan Di atas mereka, bisa antum pahami di atas itu mana? Bisa Kalau yang gak paham saya kuluh sekarang ini betul Allah itu bicara dengan bahasa yang dipahami. Takut dengan Tuhan mereka di atas mereka fauqo. Bahasa Inggrisnya over. Tuh. Tuh kalau enggak kena. Kalau kena katanya apa? Hah? On. Entah apalah pokoknya. Hah? Apanya? Ayat 5 atau 50 coba. 50 iya 50. Ayat 50, an 50 itu satu. Allah menyebutkan dengan di atas mereka, mereka takut dengan Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Al-Ma'arij ayat 3. Allah menyebutkan, Ta'rujul Malaikat Warrohul Ilaihi Malaikat dan Malaikat Jibril naik kepada Allah. Naik. Aruju, dari kata al-araj. Yaitu isra dan mi'raj. Kalau isra apa artinya? Perjalanan malam. Mi'raj perjalanan naik. Bukan mutar-mutar. Ya. Rasulullah SAW bertemu dengan Allah. Mi'raj. Rasulullah s.a.w. bertemu dengan Allah ketika Isra apa ketika Mi'raj? Ketika Mi'raj. Mi'raj itu naik ke atas seperti malaikat, naik ke atas. Tandanya Allah itu di mana? Di atas. Seandainya Allah itu di mana-mana, enggak Mi'raj. Isra dan Raun-raun. Mungkin ke medannya. Raun-raun. Kenapa? Di mana-mana? Enggak naik ke atas ikhwiddin iya dah bahasa lain fatir ayat 10 Allah menyebutkan ilaihi yasadul kalimut thayyib kepadanyalah yasadu itu ikhwiddin bah arti dasarnya manjat misalnya antum tasadu dzikri Sulaman Zikri manjat tangga. Saya tanya, kalau manjat itu dari mana ke mana? Hah? Dari bawah ke atas. Zikri meluncur ke bawah. Itu berarti orangnya meluncur. Bahas dari atas ke bawah. Kalau yang namanya memanjat semua orang tahu. Itu arahnya dari bawah ke atas. Ya, saya ulangi. Yang namanya manjat... Itu arahnya dari bawah ke atas. Tapi kan enggak bisa kita artikan bahwasanya kalimat yang baik itu Manjat kepada Allah. Kita artikan apa? Naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Sekarang kita ambil lagi yang turun. Alif lam mim tanzilul kitab minallahiil azizil hakim. Allah menurunkan kitab kepada siapa diturunkan? Hah? Kepada Rasulullah SAW Yang namanya turun itu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Tihobidin. Kalau seandainya Allah tuh di mana-mana, enggak turun. Allah memberi kepada Rasulullah. Bukan turun. Tapi di di sini kalimatnya turun. Allah menurunkan kitab ya Allah menurunkan kitab, Menurunkan kitab dari dirinya Artinya apa ya Khawbiddin Itu arahnya dari atas ke bawah Karena sebutan di sini Menurunkan Lebih Jelas lagi Dalam soal Imran ayat 55 Allah mengatakan Ya Isa Ini mutawafika Warafi'uka ilayya Ya Isa, aku wafatkan kamu dan mengangkat kamu kepadaku. Saya tanya, mengangkat itu dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Makanya di akhir zaman Nabi Isa itu turun apa naik? Atau datang? Tidak ada satu murhadis yang mengatakan Nabi Isa itu datang. Tidak ada yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu naik. Tapi nanti di akhir zaman Nabi Isa itu turun karena apa? dari awal sudah dikatakan Allah diangkat kepadaku kata Allah oleh karena itu nanti di akhir zaman dia turun dari Allah ke makhluknya mau macam apa lagi coba bahasanya okelah okay tambah lagi gak masalah ikhobidin wa'aminallahu wa'iyyakum ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun Ya, bahwasanya ada kamu itu bukan Tuhan. Lantas apa kata Firaun sambil mengejek Musa alaihissalam? Sambil mengejek Musa alaihissalam, apa katanya? Yahaman ubunuli sorhalla ali abulul asbab. Wahai Haman, bangunkan untukku menara. La'alli ablughul asbab supaya aku bisa menggapai pintu asbabus samawati fa attali' ila ilahi Musa wa inni la adunhu kadhiba Ya Haman, bangunkan untukku menara supaya aku bisa sampai ke pintu-pintu langit agar aku bisa melihat tuhannya si Musa itu dan aku telah meyakini dia itu pendusta Berarti Nabi Musa menyatakan Allah itu di mana di atas. Sampai Fir'aun mengejek. Sampai Fir'aun mengejek. Dia katakan, aku akan bangun. Bangunkan. Menara. Biar aku lihat dari mana Tuhannya Musa. Dan aku tahu, dia itu pendusta. Jadi Fir'aun menyatakan perintah ini kepada Haman. Mengolok-olok Musa. Karena di akhir dikatakan, dan aku tahu dia itu pendusta. Seandainya Iqafiddin Allah yang didakwahkan oleh Nabi Musa untuk ditauhidkan itu berada di mana-mana. Apakah mungkin Firaun menyuruh Haman untuk bangun menara? Mungkin? Apa yang disuruh? Haman, kumpulkan bala tentara, cari di mana Tuhannya Musa. Kan begitu. Dan aku kira dia itu membohong. Begitu Khofidin. Ternyata Nabi Musa mendakwahkan Allah itu di atas sudah di atas sehingga Fir'aun pun ingin mengolok-oloknya bangunkan Yahaman. Aku tahu dia itu pendusta, makanya Ikhwidin yang mengolok-olok Allah itu berada di atas tu Fir'aun. Fir'aunlah yang mengingkari Allah tu di atas, sehingga dia membuat pernyataan seperti itu. Ya udahlah itu ajalah ya. Jadi, كَفِيْدِي نَوْهِيْنَ اللَّهُ وَإِيَّاْكُمْ coba dari mulai kata-kata. Ada lagi, اَأَمِّنْتُمْ مَنْ فِيْ سَمَائِيْ اَيَّاْ خِفَابِكُمْ مُلْأَرْ بِرِّمَانْ gak kamu dengan zat yang ada di atas langit, di atas juga. Sekarang saya tanya, di mana langit? Di atas. Allah itu berada di atasnya langit. Apalagi, langit aja di atas apa lagi? Ya Allah di lebih di atas lagi. Iti kafirin. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan Allah itu di mana mana. Oh ada usah. Wanahnu akorabu ilaihimin habil luaride. Dan kami lebih dekat daripadanya ketimbang urat lehernya Itu Allah menyebutkan malaikatnya. Ya, menyebutkan malaikatnya. Iti oh kafirin. Lohimanyalla huwaiyakum. Kemudian Allah juga mengatakan, menyatakan. Inna Allah Inna Allah ma'as sabirin Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang Sabar Gimana? Bersama Bersama orang-orang yang sabar Gimana ini jadinya Allah itu bersama orang yang sabar Di sini maksudnya Ikhafiddin bukan zatnya Tapi Allah itu memberi Dukungan dan pertolongan Ya pertolongan Seperti Antum lanjut aja. Ana bersama antum. Apa saya terus bersama-sama dia? Kan enggak dukungan, backing begitu. Apa kata Allah? Ya, apakah Allah uh, uh, apa namanya ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan, dan Nabi Harun untuk pergi ke kepada Firaun? Inni ma'akum asma' wa aro. Allah nyebutkan, "Ya Harun, ya Musa Harun, pergi." dakwah kepada Fir'aun aku itu bersama kalian aku mendengar dan aku melihat kalau sudah bersama zatnya perlu dibilang melihat dan mendengar perlu misalnya antum bersama saya ya karena saya lihat antum itu bisa melihat bisa mendengar gimana kira-kira antum ikut bersama saya ya karena saya lihat antum itu bisa melihat bisa mendengar ini ngejek namanya ya Ketika Allah katakan Aku itu bersama kalian berdua, Aku itu mendengar dan melihat artinya Allah itu bersama Nabi Musa memberikan pertolongannya. Allah itu zatnya berada di atas langit, di atas makhluk. Dikatakan bersama artinya Allah beri pertolongannya. Itu Khofifdin. Rohiimaniyallahu wa iyyakum. Top terakhir. Ketika kita berdoa nggak usahlah kita perhatikan gimana tangan kita, hati kita mengarah kemana? ke bawah meja karena Allah di mana-mana? atau hati kita ke belakang karena kita yakin Allah di belakang kita? kemana arah hati kita? ah ke atas? oke lah ketika di hadapan antum ada Ka'bah, antum berdoa kemana? arah hati antum ke Ka'bah atau ke langit? ke langit, Ikhafidin ke atas. Jadi itu semua menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas, di atas makhluknya. Jadi bagaimana kan makhluk itu muter di sini, bumi kan muter. Jangan pakai logika. Jadi bagaimana? Pertanyaan bagaimana itu bid'ah, nggak boleh pakai bagaimana. Saya tanya antum. Ini antum bisa bayangkan. Saya katakan, antum kalau saya katakan ular terbayang itu bagaimana ular? makhluknya apa? terbayang gak? terbayang sepeda, terbayang? Dah. kalau saya katakan ular naik sepeda, bisa dibayangkan? ular naik sepeda, Baru antum katakan dimana Ustadz kok ular naik sepeda? kenapa bagaimana kalimatnya? karena kita sudah tahu ular itu bagaimana, sepeda bagaimana Iya kan? Makanya muncul pertanyaan bagaimana? Tapi ketika kita bicara masalah Allah, nggak tahu kita itu Allah itu bagaimana. Kemudian kita bicara masalah Turut oh turun, nggak bisa kita bagaimanakan? Karena kita nggak tahu zatnya Allah. Katanya, uh, misalnya, uh, antum siapa namanya? Ya, ah, Galih. Jadi. Gading, ah kita Gading pakai kacamata, ya kan? Saya katakan, Gading seorang pemuda yang dia tumbuh di atas bumi bukan dari gajah, karena itu nama bukan benda. Gading, dah, saya katakan seorang pemuda. Kemudian kacamata, antum sudah bisa bayangkan kacamata? Saya katakan, gading seorang pemuda memakai kacamata bisa dibayangkan, bisa kan? Karena antum tahu seorang pemuda itu bagaimana gadi, uh, kacamata bagaimana? Kalau saya tanya, kacamata kuda yang nggak pernah lihat kuda nggak tahu dia ini kacamata kuda, akan dia bayangkan kacamata begini dipakai kuda. Maka muncul pertanyaan, Ustadz di mana? Kenapa? Dia tahu ini kacamata, dia tahu kuda. Maka kita katakan, oh enggak begini kacamata kuda. Lain lagi dia, itu masih kacamata manusia dan kuda. Ya, muncul kata-kata bagaimana? Coba, saya katakan, monyet. Maksudnya apa? <laughs> Maksudnya... Antum ketika saya katakan monyet. Sudah terbayangkan makhluk apa? Sudah. Kemudian sepeda. Sudah terbayangkan. Saya tanyakan monyet. Saya katakan monyet naik sepeda. Perlu ditanyakan lagi? Hah? Tidak perlu. Antum sudah bisa bayang? Oh gini. Monyet naik sepeda. udah bisa dibayangkan. Kenapa? Kita tahu zatnya monyet dengan sepeda. Tetapi ketika kita lihat gak matching dia, kalau saya katakan cacing makan ayam penyet, gimana Ustadz, apa cacingnya orang padang ya, tahan pedas. Ketika gak nalar kita muncullah pertanyaan, kenapa kita tahu itu cacing bagaimana, ayam bagaimana. Tidakabit tetapi ketika kita bicara tentang Allah, kita enggak tahu zatnya Allah. Makanya kebarang saya mengatakan bagaimana. Kalau mau bertanya bagaimana, dia harus tahu dulu zatnya Allah. Baru muncul bagaimana. Tapi lo enggak tahu, maka tak boleh. Makanya Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah ma'lum, bersemayam sudah ma'lum artinya. Wal-imanu bihi wajib, mengimani wajib. Karena ada dalam Al-Quran. Udah wassualu anha bid'ah menanyakan bagaimana beristiwa itu bid'ah, kenapa? kita tidak tahu zatnya istiwa kita tahu maknanya tapi Allah gimana zatnya? tidak tahu kita jadi bagaimana? tidak boleh tanya bagaimana kata Imam Malik tidak boleh bertanya bagaimana Imam Ahmad mengatakan amirruhu kama ja'ad sudah kalian pahami misalnya seperti itu artinya kalau Allah mengatakan sami, ya sami. punya sifat ini sudah begitu pahami ya artinya saja bagaimananya tidak boleh lantas akan apa ada yang mengatakan ini Imam Malik dengan Imam Ahmad Wahabin. Kapan lahirnya Wahabi, kapan lahir Imam Ahmad? Iti Khufaidhdin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi oleh karena itu, ya. Prinsip prinsip dalam memahami asma sifat, ketika Allah mengatakan dia itu Maha Tinggi, ya sudah itu Maha Tinggi. Ya. Ketika kita lihat seperti inilah bumi. Di mana Maha Tingginya Allah? Ya sudah, Maha Tinggi. Di sini berarti tingginya di sini. Ini ya tinggi di sini, di sini tinggi sini. Terus di mana Allah? Ya Allah itu satu. Saya Berikan contoh. Nah ini, ini kertas ya, kertas. Seandainya antum berada di di permukaan kertas ini. Ini kertas ini bulat. Dah, satu ada di sini satu ada di sini, satu ada di sini, satu ada di sini. Sudah bulat dia. saya genggam. kalau sesama antum yang di atas kertas di mana Ustadz Ali Nur? di mana? maka yang di bawah sini mengatakan di atas. begitu, Habibin. jadi secara logika saja bisa. kenapa Allah itu maha besar. kalau antum punya cacing krimi dalam perut antum. Kemudian dia bertanya sama mereka. Dia bertanya, "Di mana?" "Kan begitu, tuh tuh nyanyah. Tuh, tuh. Apa gitu Ifathuddin?" Jadi Ifathuddin rahiminallahu ayyakum oleh karena itu tidak bisa dilogikakan. Berikan contoh. Allah Subhanahu wa taala turun, nazala rabbuna ila samai dunya fi surus lil akhir. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir Jadi kalau malam itu ada satu antara bagi tiga Malam itu mulainya dari maghrib sampai subuh Bagilah tiga Sepertiga terakhir itulah Itulah yang disitulah Allah turun Allah katakan Aina sa'il fa'astajibullah Aina al-mustaghfir fa'aghfirullah Mana yang meminta akan aku kabulkan Dan mana yang minta ampun akan aku berikan keampunan Sepertiga akhir Sepertiga akhir medan beda dengan sepertiga akhir Sidempuan. Beda dengan sepertiga akhir Pontiana. Kalau pakai logika kita Ihobidin, Allah itu enggak turun sepertiga. Misalnya kita di Medan ini, sepertiga Allah datang dari Pontiana. Gitu seharusnya. Karena kan dia muter terus nih. Ya kan? Yang di Sidempuan, Allah masih berada di Medan karena kita belum sampai sepertiga ini. Sebentar lagi dia datang, kan gitu seharusnya Tapi Allah mengatakan turun Gimana itu saat bid'ah, jangan tanya bagaimana Gak boleh nanya bagaimana Karena kita gak tau zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Bisa kira-kira antum pahami Itulah ikhafid din. jadi Allah itu di atas Siapa yang mengatakan di atas? Allah yang mengatakan, bukan kita Bukan kita, fitrah kita juga mengatakan di atas ketika yang mengatakan Allah di dimana mana tapi di disaat mengatakan Allah Subhanahu wa taala lupa dia ini ke atas seharusnya Allah Subhanahu wa taala seharusnya begitu Habibdin atau begini atau ginilah Itulah ya Habibdin rahimani Allah wa iyyakum fitrah enggak bisa enggak bisa dipungkiri ya jadi begitulah Ifathuddin mengenai ululal makhluk tingginya Allah di atas makhluk. Alhamdulillah sudah sampai jam 6. Berarti saatnya kita berpisah. Demikian ikhwahiddin nahaimani Allah wa iyyakum. Ya, itulah dia mengenai kemahatinggian Allah Subhanahu Mudah memahaminya, tapi karena masuk bahasa filsafat jadi sulit. Seperti ini ikhwahiddin. Langit. Saya tanya, di mana langit? Atas. Tunjukkan pada mana langit itu? Mana dia langit? Antum ke atas enggak tahu mana langit. Sudah sampai kita naik pesawat, masih langit juga di atas. Saya tanya, "Burung tuh terbang di mana?" Di langit. Bisa burung terbang di langit? Enggak. Di bawah langit. Di atas langit. Jadi langit yang mana? Kan bingung. Ya langit itu terus yang mana? Kalau antum katakan batasannya, enggak ada pula batasannya, enggak ada situ patok tanahnya nggak ada patoknya ini langit satu langit kedua yang penting di langit sudah ini tuh langit langit kalau mulut itu Habibdin jadi ya sesuatu yang mudah menjadi sulit jadinya gara-gara dipertanyakan yang aneh suatu hal yang yang sudah jelas ketika dipertanyakan itu jadi aneh saya tanya antum siapa namanya Afwan Afwan Afan apa Afwan, Afan saya tanya mana Afan itu, mana itu dadanya Afan, mana Afan itu, ayo jawab coba, ini jidatnya Afan ini bajunya Afan, Afan itu mana, kan gendeng orang dibuatnya jadinya. Coba Ikhob kan ini ini kajian apa seperti ini, sudah jelas kalau kita diabsen. Ali Nur, saya tunjuk tangan. Mana Alinur tangan mana? Enggak itu jari Alinur. Tangan Alinur. Jadi yang mana jadi Alinur? Bingung deh jadinya. Sesuatu yang sudah jelas ditanya-tanya jadi kurang jelas jadinya. Makanya sudahlah antum jauhkan ilmu kalam membuat kita semakin bodoh bukan semakin pintar. Itulah ayat Firman Allah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya inilah yang pertama kita jawab karena sudah diremuk-remuk tadi. Assalamualaikum said, apakah ada dalil mengenai mengazankan anak yang baru lahir? Ikhafidin, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Syakalbani tadinya memang menghasankan, tapi terakhir beliau mendoefkan. Ya. Jadi bagaimana yang kita ucapkan doa, sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Maryam kepada Maryam, Robbi ini wadong unta. Ya Allah, aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima dan Allah tentunya lebih mengetahui apa yang Dia lahirkan. Wa laysa dzakaru kal unsa, dan tentunya laki-laki beda dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku menamakan Maryam. Wa inni 'idzuha bikawadhuriyyah minasy syaithanir rajim, dan aku mohon perlindungan padamu ya Allah untuk dirinya dan dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Ustaz, istri anak ingin bekerja, alasannya ingin membantu finansial keluarga. Yang ingin anda tanyakan, apakah boleh seorang istri bela, e, bekerja ustadz di luar rumah? Pada dasarnya, pertama dia mendapat izin dari suaminya. Yang kedua, dia harus memenuhi syarat keluar rumah, yaitu mem, apa namanya menutup auratnya secara sempurna. Kemudian menjaga sikapnya dari yang laki-laki, jangan kecentilan. Ya, menjaga sikapnya. Kemudian tidak tabaruch, Ber, misalnya berlipstik, kemudian pakai maskara, pipinya merah, matanya hijau, <tik> <tik> <tik> iya, ya kan? Jadi, ya begitulah ikhafidin. Artinya tidak tabaruch. Apakah ketakutan kurangnya finansial tersebut bentuk lemah tauhid? Uh, ikhafidin, kalau takut ya jelas sih ikhafidin, ya kalau takut ya jelas, kalau barang sampai takut, takut itu jelas satu hal yang ada kurangan dalam Tauhid tapi itu memang salah satu sifat manusia walana bulwannakum bishai'i minal khawfi wal ju'i wa naqassi minal amwali wa anfus kami akan coba kalian dengan rasa takut, rasa takut eh, apa namanya kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, kekurangan jiwa arti ada yang meninggal itu memang satu sifat tapi kita sebagai seorang Muslim diperintahkan untuk berusaha. Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perasaan kurang itu ada pada diri kita, akhirnya kita berusaha untuk semaksimal mungkin itu dianjurkan. Tetapi, tetapi hasilnya, tetapi hasil dari usaha kita harus konaah. Hasilnya harus kita terima dengan lapang dada, ya. ...tidak malah menyesalkan... ...apa yang kita dapati. Itu ikhobbedir. Ustadz saya sudah mencoba... ...takwa sekeras mungkin... ...solat, ngaji rutin... ...dan sunah-sunah lain akan tapi... ...selalu terjerumus dalam perzinahan. Setelah itu nyesal... ...terus lakukan lagi. Padahal saya selalu nonton ceramah dosa-dosa. Mau nikah belum punya modal covid ikhofuddin sebenarnya ya terjatuhnya pada dosa-dosa besar ya itu memang harus benar-benar kita hati-hati jangan sampai terjadi seperti itu tetapi kalau qadarullah masyafaala ternyata kita jatuh juga pada perzinahan segera taubat segera taubat ya karena permasalahannya kalau dia seorang pemuda itu dicambuk dulu. Baru dia bisa clear. Cambuk dia satu kali, Cambuk itu kuat bukan. Satu, dua, tiga. Bukan begitu cambuknya. Dipuk begitu. Sekali cambuk birat. Bisa keluar darah. Dan itu seratus kali. Baru antum bisa terhapus dari dosa berzina. Oh sekarang kan nggak ada. Jadi bagaimana? Tobat, tobat nasuhah. Kenapa? Karena dengan harapan semoga Allah mengampuni. Ingat, semoga Allah mengampuni belum pasti. Ingat, semoga Allah mengampuni belum pasti. Jadi jangan jangan main-main karena dosa kita yang lama saja itu belum pasti diampuni. Itu ya Ya, jadi kita harus berusaha. Itu dia kecuali kalau kita cambuk lantum 100 kali. Itu Jokowi lah yang punya punya hak cambuk pemerintah. Gak bisa kita punya apa namanya usaha sendiri khusus menerima berbagai macam kisos. Enggak ada. Ya, partai besar, dan partai kecil. Enggak ada. Itu pemerintah yang buat. Ketika Covid-nya. Dan kalau antum apa namanya ee uh, Menikah misalnya, nggak punya modal, carilah akhod-akhod yang nggak banyak modal. Jangan antum apa kriterianya, ya minimal dokter lah ustadz. Jo, oh ilahilah, nggak punya modal, mau cari dokter. Atau paling nggak afis Quran lah ustadz. Dia ekor satu nggak selesai. Jadi kan ada akhod yang juga nggak banyak, nggak banyak apa namanya, nggak banyak permintaan ada atau cari yang agak tua yang sudah 50 tahun insyaallah itu Habibdin. Cukup dengan sajadah atau mukena. Insyaallah yang penting dia punya suami. Begitu. Atau cari akhwat-akhwat yang memang sudah ya usianya sudah agak agak lanjut tapi belum menikah, cari Habibdin. Ya ada itu insyaallah. Demikian, hari ada. Jadi jangan lagi pakai kriteria sudah seperti ini. Kriterianya ya kalau saya saat lah Ustaz, putih mancung kalau bisa alisnya tebal. Bibirnya tebal. Bibir tebal. Itu dia ya. Saya mempunyai seorang abang angkat yang yang menjuluki apa ini? Yang menunjuki ke jalan yang terang menderang. Apakah saya dan dia sudah bertemu kembali akan bertemu kembali insyaallah Ya, insya Allah, Habibin. Orang-orang mukmin nanti akan bertemu di surga kalau mereka masuk surga. Nanti mereka, Habibin. Sambil apa namanya duduk-duduk di di depan, mereka bertanya, saling bertanya, ya, mutakoh saling bertanya. Eh, kamu gimana? Ceritanya, kok bisa masuk surga? Oh, kalau saya hampir masuk, apa kita? Hampir masuk. Begitu Habibin. Cerita nanti. I sama perjalanan. Perjalanan kita sudah lama tidak ketemu pasti tanya kan, kemudian nih habib din, terus fulan mana? Itulah fulan, nyangkut. Begitu habib din, jadi tetap akan saling bertanya, ketemu insya Allah, ya, ketemu insya Allah. Bolehkah menjemput nama seorang akhwat dalam doa agar Allah jodohkan akhwat tersebut pada saya? Boleh silakan. Ya boleh. Tapi antum doanya jangan dekat tabir itu. Dia doa. Aku tahu dia. Ya Allah, jodohkanlah saya dengan Fulanah. Debat tabir itu. Dengarlah Fulanah itu kan. Jadi jangan. Jadi Khofifin kalau memang antum aja tertarik kan, apa-apa antum doa. Doa lamar, itu Khofifin. Doa dan lamar. Dan kalaupun dan jauhi hal-hal yang tidak, yang melanggar syariat. Kalau seandainya uh, ternyata bukan jodoh antum ya sudah berarti itu bukan jodoh ya Itu bukan jodoh Jadi ikhavuddin doanya ya Allah seandainya dia baik untukku jodohkan dia dengan aku Tapi kalau ternyata tidak jauhkan dia dari aku Ikhavuddin mungkin semua ikhwan menginginkan istrinya hafal Qur'an Tapi kan gak semua orang bisa punya istri hafal Qur'an Gimana enggak istri hafal Qur'an Muroja'ah aja kerjanya Muroja'ah suaminya enggak ada hafal Paling tinggi alaitan lahdi Muroja'ah 3 menit selesai Udah Dia enggak akan bisa sabar Bisa-bisa enggak cocok dia dengan Dengan yang hafal Qur'an Belum tentu cocok Makanya yang cocok untuk antum Yang sudah menjadi istri antum Itulah yang cocok Jadi jangan ada yang mendoa ya Allah Jodohkanlah aku dengan dia. Kalaupun dia bukan jodohku ya Allah. Jadikan aku berjodoh dengan dia. Sama aja. <tuk> Ikut maksa namanya Habibdin. Ya kan? Ada lagi katanya yang lebih parah ya Allah. Jodohkanlah aku dengan dia. Kalau tidak ya Allah ambil dia ya Allah. <tuk> Aduh. Ustad, apakah riba di perbankan syariat lebih besar daripada riba konvensional? Eh, yang terpenting itu, ya yang penting sistemnya, sistemnya. Kalau hanya merubah rubah nama, ya sama aja hukumnya. Sistem yang terpenting. Jam berapa sudah? Oh iya, dua menit lagi. Ustad, anak sholat jihor pada saat duduk tasyahud awal anak. Keterusan membaca menjadi bacaan tasyahud akhir Apakah anda perlu mengejarkan sujud? Enggak Bacaan sujud tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal Jadi ada perbedaan Dengan doa-doanya sama Apakah tetap boleh mengambil ilmu dan mengikuti kajian Ustadz yang berpahaman asyairah Dengan niat mengambil ilmu yang baik sesuai dengan sunnah Ikhafiddin Ambillah yang baik Buanglah yang buruk Itu bagi orang yang tahu Mana yang baik, mana yang buruk Saya berikan contoh pengalaman saya Dengan pink cake Pengalaman saya dengan pink cake Jadi salah seorang ikhwan kita Itu baru awal-awal muncul tahu kan pink cake kan Tidak tahu Itu uh, kue yang dalamnya isi durian Pink cake Pink cake Sudah <San> Sudah jadi itulah yang pertama muncul. Jadi kan biasa ikhwan-ikhwan ini coba tes Ustaz gitu kan. Saya nggak tahu belum pernah. Jadi dikirimlah ke saya melalui ikhwan. perjalanannya tiga hari karena dari di Medan dari tangan ke tangan sampai ke saya ketiga hari. Udah. Begitu saya makan, oh rasanya seperti tempe ya, tempe ya, asam durian. Iya kan? Oh asam durian. Begini rasa pinky. Ingat, saya belum pernah makan sebelumnya. Kemudian, beberapa kemudian, beberapa minggu kemudian, saya datangu Ustadz Abdurrahman Ayub dari BNPT. Makan kita di Titipobro, disuguhkan juga pengkek, rasanya sama rasa tempoyak. Tiga hari kemudian ketemu dengan yang ngasih saya, ngirimkan saya pengkek. Gimana Ustadz? Enak, alhamdulillah masih enak. Gimana rasanya Ustadz? Ya seperti tempoyak itu. Ustadz, itu sudah basi. Saya tidak tahu, saya kira pancake itu rasanya asam-asam macam tempoyak, itu asam durian. Karena sebelumnya saya belum pernah makan, oh begini pancake itu. Rupanya karena memang saya tidak tahu mana yang buruk mana yang baik, itulah saya kira yang baik. Rupanya yang awak makan sudah basi, sudah asam. Itulah gara-gara apa? Gara-gara kita enggak tahu. Jadi, ikhwatiddin, kalau antum tahu mana yang baik dan mana yang buruk, Silahkan ambil yang baik dan buang yang buruk. Tapi kalau antum enggak tahu mana yang baik dan buruk, ini enggak bisa diterapkan. Enggak bisa diterapkan ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itu dia. Misalnya, antum tahu salat itu wajib, ya kan? Datang orang mabuk, dia tahu kita sering salat. Sudah azan kita masih di teras. Dia sambil mabuk. Pak, Pak Haji. Nggak sholat Pak Haji. Kita lakukan nggak apa yang dibilangnya? Hah? Kita ikuti nggak apa yang dibilangnya? Ini sudah azan zuhur. Ikuti nggak? Ih nggak tahu jawabannya. Aneh hantum ini. Saya ulangi. Tetangga kita itu tukang mabuk. Dia tahu kita rajin ke masjid. Setelah azan zuhur kita masih duduk-duduk atau masih apa namanya nyabut rumput. Dia sambil mabuk, Pak Haji, enggak salat Pak Haji, salat ah. Sambil mabuk. Kita ikuti enggak anjuran dia? Kenapa? Karena kita tahu dia itu menyuruh yang baik, itu sholat. Apa kita kan ente diam saja, mabok aja nyuruh-nyuruh orang sholat. enggak. karena yang dia katakan itu baik. Kenapa? Kita tahu itu baik. Tapi ketika kita gak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian kita katakan ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Karena gak ngerti akhirnya ke masjid, ambil sendal baik tinggalkan sendal dia yang buruk. Kamu ngerti hobid jadi memang memang kalimatnya itu indah. Enggak apa-apa, ngaji aja sembarang. Yang penting ambil baiknya, buang yang buruknya. Inilah gara-gara apa namanya? filsafat pengkek tadi itu udah enggak. Enggak ngerti dia mana yang baik, mana yang buruk. Perasaannya oh, asem. Awesome. Padahal sudah basi, kawan. Itulah Al-Khofiidhin rahimallahu wa iyyum ya demikianlah al labiran qawlan maaf aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wasallam muslimin innallahu arrahim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh